s e l a m a t pagi, pagi k p r a Pagi Ya, silahkan Pak Pemerintah kita ini memang lucu Yang urusnya mikro-mikro Saya n gak g tahu dampaknya Terhadap perekonomian Tapi Saya melihat banyak Kawan-kawan yang memang Pendapatan di bawah 10 juta Sangat membutuhkan kredit k a r d Jadi untuk bridging Bukan berarti dia akan terjerumus Ada beberapa yang terjerumus Dalam hutang yang berlebihan Tapi sebanyakan tidak Jadi s e b e n a n y a n gak g usah atur-atur Hal yang gak perlu diatur パジェリーあじま。 a ラン、マラン、マンタ a ー、マ、yes, right. g タワー、マンタワー、マンタワー、マンタワー、a ンタワー、マンタワー、マンタワー、マンタワー、マンタワー、マンタワー、マンタワ g a k boleh m e m a s a r ー、マンタワー、マンタワー、マンタワー、マンタワー、マンタワー、マンタワー、マンタワー、マンタワー、マンタワー、l ンタワー、マ a タワー、マンタワー、マンタワー、マン n g ー、マンタワー、マンタワー、マンタワー、マンタワー、マンタワー、マンタワー、sembarangan, ibarat kucing dikasih ikan. Kucing caplok aja gitu Nah itu bisa kacau Terus yang berikutnya lagi Yang BI perlu tekankan sekali Bang-bang p e n e b a k kategori y a dihantar sama pang asing Itu dia n gak g boleh mengebebanin Bunga berbunga apabila Si p e m e b a t kategori bermasalah Karena suatu hal n Gak g boleh bunga berbunga Jadi itu jahat menurut saya Dan itu yang membuat pang asing l a b a n y a tinggi Walaupun asetnya n gak g tinggi Bang lokal bisa k a l a h e n t a h s n y a lapanya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 Untuk bank-bank、eh, yang mengeluarkan kartu kredit itu Itu coba juga dipikirkan kok g u n g a n y a mengetik leher begitu ya mbak ya Sebulan bisa 3,5 sampai 3,8 persen loh Pak Ewan selamat pagi Pagi Oke、okay, uh, Saya sangat setuju sekali dengan apa、uh, dari BI untuk mata kerat kartu kredit ya itu saya pikir sangat bagus karena pada umumnya untuk gaji yang 3 juta sampai 10 juta mungkin dengan apa, kebutuhan hidup saat ini itu sudah pas-pasan gitu dan biasanya pengguna kartu kredit itu uh, uh, bukan untuk kebutuhan tapi untuk semacam、uh, keinginan nah, sehingga mereka akan terjebak Di dalam pembayarannya Seperti itu Jadi dan juga Untuk a Penelit a p kartu kredit sendiri Bumahnya juga yang a penelituan sebelumnya Bicara bahwa itu Sampai 3,5 Sampai 3,8 persen Itu sungguh berat sekali Mungkin BI juga perlu pikir lagi Gimana untuk menurunkan hubungan tersebut Terima kasih oke、okay. Pak Rudi selamat pagi pagi、um, kalau menurut saya saya sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia sekarang betul、uh, ini hanya untuk mencegah、uh, terjadinya non-perfondongan yang cukup meningkat p a d a terhadap diantar kekrimi、uh, namun Bank Indonesia juga harus melakukan sosialisasi karena sejujurnya bahwa masih banyak orang yang Memang tidak mengerti bagaimana cara m e m i l i k kartu kredit Sosialisasi memang tidak l e n g k a p Yang terpenting adalah banyak sekali orang-orang yang awam terhadap、eh, penggunaan Atau cara bagaimana menggunakan kartu kredit secara bijak Itu menurut saya Terima kasih Selamat pagi、yeah. Pak Harko、yeah. Saya pikir bagus ya itu Bank Indonesia membuat peraturan seperti itu s u p a y a r b i t r e t i v yang tadi Bapak bilang Saya memang benar lah mengurangi n o m p o k p e n g u n d u l a n s ya Saya pikir Bank Indonesia juga a d a l a h pembuat peraturan kan Pasti sudah mempunyai data statistiknya ya、m、Mungkin、uh, BATM-nya meningkat secara、uh, Dari tahun ke tahun、uh, Itu aja sih Cuman satu hal yang mungkin kalau masalah suku bunga b a n g sih Saya pikir sih pemerintah sih、uh, Nggak bisa juga untuk protes harus diturunkan loan ya Atau masalah a s i interest n ya gitu ya Karena ini kan berkredit kita, ini kan sebenarnya semacam pinjaman tanpa jaminan. Bank juga kan men, apa, harus menanggung risiko yang besar tanpa jaminan. ya kan? Jadi itu sebenarnya a i r i n g dengan risiko yang diperoleh. Saya pikir sih,、uh, ya kalau ada yang protes bunganya ketinggian, ya kalau misalnya nggak mau pakai kredit card, pakai uang kesa s aja. Apa n sih, bos? i n Terima Pak Agar ya? i Ya, saya sedikit lebih ada pendapat ya.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 プレゼントの意識は、それを持っ a くる。y れを持ってくる。それを持ってくる。それを持ってくる。イれを持ってくる。それを持ってくる。それを持ってくる。それを持ってくる。それを持ってくる。それを持ってくる。それを持ってくる。それを持ってくる。 パイジュバシャマスカリンラーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダー Apa pulpen kita d i k a d e i i n apa d i k a d e i i n gitu, mau nggak mereka itu loh, jangan asal hanya kasih peraturan, tapi solusi nggak、e, ada gitu loh. Bagaimana nih pemerintah mau duk dadanya? Jadi pelaksanaan dengan konsepnya itu tolak belakang kontradiksi itu double g u a r peraturannya nggak tabrakan semuanya, nggak konsisten gitu loh, Pak Gaji. Selamat siang Ibu, silahkan komentarnya ya. パパの言うときに、パパときに、パパの言うときに、パパの Sebaiknya kartu kredit itu tuh gak usah dipakai. Itu yang saya maksud. Jadi pemerintah atau siapapun yang berwenang sesungguhnya bukan hanya menegakkan、ah, memberikan apa itu. Undang-undang atau perlindungan seperti apa. Yang lebih penting adalah edukasi dan penyadaran kepada masyarakat. Itu aja cukup. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Inel Sok. 633 9160 Silahkan mitra b e s i s apa Komentar Anda apa, Mas? Selamat siang Halo Pak Ya, s e r u s a Silahkan komentarnya Ya, komentar saya BI ini maunya melindungi t a p i istilahnya itu pelindungannya tidak tuntas ya, Dan selama ini perbankan di Indonesia ini Perbankan yang terlalu ditunjukkan a e k o n o m i tidak tinggi ketiga dan contohnya harusnya BI itu melindungi misalkan dari satu kredit lalu k e s e s u a t a n apa-apa pun penalti itu ditentukan oleh BI itu tentang yang bersangkutan semau kue nah, ini yang menjadi k e n d a l a dan kedua masalah kredit itu BI itu pun juga misalkan untuk kredit misalkan Anda n g a m b i l kredit rumah ya lalu cicilan pertama itu sudah harus dibayar tetapi oleh bank anda cicilan pertama itu anda masih dikenakan bunga seakan-akan、e, kalau misalkan 100 kali lalu dibayar cicilan pertama 1 kali berarti kan 99 kali nah 99 kalinya itulah yang anda harus bunganya itu anda harus bayar tetapi selama ini n g g a k 100% persen anda harus bayarkan seperti itu ya di dalam hal ini kecurangan-kecurangan seperti ini oleh BID tidak ditindaklanjuti パンマンマンマンマンは、ンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマ